adik-adik yang masih ada di Jepang nangguk angkatan 2, 21 dan 22 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah pulang ke tanah air, terima kasih luar biasa atas kerjasamanya ya, ya. langsung saja toh, panggilin salah satu artis idolanya Indonesia ratu oplosanya Indonesia toh. sing singdui goyang setrum Sak Jawa Timur Tentu, ada Ramayana, ada Mike Pro Showting, Juga ada Xtreme nanggocapan Siapa dia? kalau bukan Wiwi Sakita Cupala. Spesial lagu ni request, Dari Ganteng Ganteng,